Mohon perhatian kepada seluruh siswa SMK Yabuja Segeran. Jam pelajaran pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran kedua. Attention to all students of Yabuja Segeran Vocational School, the first period has ended. It's time for the second period. Intibar. Intahat al-hissatul ula fi madrasati Yabuja sayugayirani mihaniyya. Hana waktu al-hissatithaniya.